Satu bola lagu spesial untuk pianisti yang udah merapat jauh-jauh ke sini dan juga buat keluarga besar Bapak Haji Alwi. Lagu dari Om Didi Kempot. Sebelumnya mohon maaf kalau ada kurangnya juga ya. Terima kasih, yuk. Yang bisa nyanyi bareng ya. Seluku <tuh> te у есталі Тангу тама